Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Buya Yahya Saya ingin menanyakan uh, Masalah Sofiyah Dalam uh, salat Salah perjemaat Ada riwayat yang mengatakan Seandainya semua hamba Allah yang mengetahui bagaimana pula sof pertama itu kita akan berbondong-bondong dan mungkin bahkan kita bisa bertengkar untuk merebutkan sof pertama itu. Yang saya tanyakan bu ya penjelasan tentang sof pertama itu bagaimana? Misalkan biasanya kan masjid itu ada serambi serambi yang mungkin Bisa sampai sob pertama. Jadi misalkan ini sob pertama gitu. Lalu di samping itu ada serambi yang mungkin bisa sob pertama. Apakah yang di serambi itu bisa di sob pertama atau tidak? Sebaik-baik barisan adalah barisan yang pertama bagi sholatnya kaum laki-laki. Dan doa Rasulullah tiga kali diberikan oleh orang yang berada di sob yang pertama, kemudian orang yang sob yang kedua dan di antara shaf pertama itu yang paling bagus adalah yang paling dekat dengan imam dan yang bisa mendengar suara imam. Shaf yang kedua pun sama. Yang paling bagus shaf yang kedua itu adalah yang bisa melihat imam. Yang paling bagus yang bisa mendengar suara imam. Maka cara mengatur barisan itu adalah dari tengah, bukan dari pinggir. Ada sebagian orang kalau nyusun barisan dari pinggir, bukan. Dari tengah. Jadi ada imam ada makmum dari sana yang pertama kemudian sob yang kedua mulainya adalah tempat yang paling dekat dengan imam karena apa sebaik-baik tempat itu adalah yang dekat dengan imam cuman sob yang kedua itu tidak bisa biarpun dekat dengan imam tidak bisa mengalahkan sob yang pertama biarpun jauh dari imam dan pertanyaannya sob yang pertama ini batasnya lagi mana tentunya batas yang ditentukan Bukan sepanjang, nah, kalau diatur tidak ada batasannya, ya bisa memanjang nanti sampai barat, sampai timur. Jadi batasan yang ada di tempat itu. Dan tidak harus masjid, ini yang harus dipahami. Jadi sok pertama tidak harus masjid. Jadi kalau serambi itu masih nyambung, dan batasnya masih masuk akal, bukan serambi yang panjangnya 2-3 kilo, kilo kan begitu ya. Jadi serambi umumnya masih masuk akal. Karena urusannya bukan masalah masjidnya, jadi sebarisannya. Selagi serambi itu masih nyambung, dan kebukaan, jadi pertamanya ya itu sub yang pertama ya adalah yang di situ. Karena serambi itu biasanya hanya beberapa, kayak mohon maaf barangkali emperan yang ada di sini, kayak begitu wah serambi, serambi kanan dan kiri atau tambahan masjid dan kanan dan kiri. Bahkan rata-rata itu juga bagian daripada masjid. Maka itu sub yang pertama adalah bagian yang pertama dan jangan membuat barisan yang kedua kecuali barisan yang pertama sudah terpenuhi ini. Jadi itu, jadi sama barisannya. Kecuali kita sholat berada di padang pasir. Kalau padang pasir, imamnya membuat batasan di patok sana, patok sini seperti masjid Harurat. Biasanya sholat di padang pasir. Kalau dibiarkan memanjang, nanti kalau seribu orang tidak ketahuan imamnya mana nene. Jadi diwasi patok pembatasan. Sebetulnya masjid Nabi Muhammad itu aslinya itu juga kayak begini. Jadi masjid yang disebutkan selama ini yang kita dengar cerita itu hanya ada patok. Ini dibatalkan masjid patok sini, patok sini, patok sini, patok sini, sini, sini, ada mihrabnya satu. Sehingga kalau solat itu solat bukhari itu benar kemarin ingat pertemuan yang lalu dalam hati Sahih Bukhari itu lihat sampai jisru nunggu ada sebagian para sahabat Nabi yang kepanasan jidatnya itu. Kenapa? Memang tidak ada penutupnya. Ada sebagian masjid itu seperti itu. Jadi solatnya adalah di tanah yang panas. Tidak ada keramik yang tidak ada. Tanah yang panas begitu hanya patok sini, patok sini. Sehingga ada orang ke masjid pakai sepatu bawa ke masjid pakai sepatu dan ludah di situ. Tapi kalau ludah harus diuruk. Yaitu makanya ada orang aneh sekarang ini ada sebagian orang yang kerjanya nyalah nyalain orang. Itu pakai hadis nidohir ya. Jadi ada ke masjid tidak mau melepas sepatu? Ada. Jadi boleh meludah di keramik furang hajar namanya. Ini adalah orang-orang yang tidak bisa membaca ini kejadiannya dulu seperti apa. Jadi beda. Jadi sangat sederhana masalah masjid itu seperti itu. Jadi kami selalu himbo. Masjid itu yang penting adalah ramainya. Kemudian tolong ada sebagian hal yang lebih penting dari masjid adalah kamar mandi masjid. Mohon maaf, jangan sampai seorang ibu melakukan buduk kelihatan auratnya. Atau mohon maaf para bapak-bapak buang airnya juga kelihatan auratnya di antara bapak-bapak juga haram. Pahal terlihat haram. Sehingga sebetulnya membangun kamar mandi masjid itu lebih penting daripada bangunan masjidnya yang megah itu. Cuma kadang ada masjid megah, kamar mandinya dua. Sehingga pada bingung sekarang. Kadang-kadang lah, satu kamar mandi masuk dua orang. Haram besar. Jadi kami himbau termasuk pesantren Pesantren Pesantreni tolong kamar mandi lebih banyak. Ya, banyak. Harus banyak sekali. Jangan sampai ada orang ngantri. Kamar mandi berduaan haram. Ini mau dapat ilmu manfaat dari mana ini? Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Baik, itu masalah sob seperti itu. Selagi itu adalah masih bagian daripada masjid itu, ya memanjang. Dan mungkin untuk dipanjangkan, dipanjangkan. Kalau di hamparan luas, ada buat pembatasan patok sana, patok sini, selesai. Jadi ada ke belakang yang ikut nanti. Allahuaklam disawab.